Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya taufik alham hadir untuk Anda. Bersama pengkaji kedokteran Nabi Tibun Nabawi terhaji Muhammad Ali Tuha Asagaf. Baik, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, <coughs> Pak Dokter, ini menarik tema kita adalah uh, yeah. kiat merawat cinta kasih. Dan barangkali silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ya Pak Taufik memang betul Bahawa uh, cinta kasih harus dirawat. Mm -hmm. Ya. Kenapa? Karena memang godaan dalam perkawinan itu luar biasa. Mm -hmm. Bahkan itu uh, sebaiknya Menjelang perkawinan itu orang harus sudah mengerti bagaimana merawat cinta kasih hmm. Nah ini saya ingin menjelaskan ya hmm. uh, Merawat cinta kasih membutuhkan pemahaman yang benar Tentang uh, siapa istri, siapa suami hmm. ya kan hmm. Bagaimana sifat-sifat mereka hmm. Supaya kita nanti tidak keliru hmm. Kenapa saya bicara mengenai ini Karena uh, di dalam buku saya Smart Healing saya sudah jelaskan Bahwa salah satu penyebab seseorang itu daya tahan tubuhnya rendah Ya adalah gangguan uh, uh, hubungan antara suami istri maksudnya di sini adalah komunikasi yang tidak baik, hmm. ya. terus sering terjadi persekokan dan sebagainya iya. itu akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga hmm. mudah sakit ya dan juga stres yang tinggi uh, akibat uh, Komunikasi yang tidak jalan antara, antara suami istri itu stresnya tingkatnya paling tinggi, <guluh> ya kan? <guluh> Jadi gangguan tertinggi yang menimbulkan stres seseorang itu adalah gangguan dari pasangan hidupnya. <guluh> Oleh karena itu perlu pemahaman yang <guluh> baik tentang uh, bagaimana uh, merawat cinta kasih. Nah ini <guluh> saya jelaskan di sini. <guluh> <guluh> uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Yeah. Ya, ya. Uh, dan Rasulullah sendiri adalah Orang yang terbaik terhadap istrinya mm -hmm. Oleh karena itu semua yang dicontohkan oleh Nabi adalah contoh yang terbaik mm -hmm. ya. Rasulullah uh, menyadari juga ya bahwa Kenapa Rasulullah menekankan ini Karena memang Rasulullah tahu bahwa watak laki-laki itu keras mm -hmm. ya. uh, Karena laki-laki itu berbeda dengan wanita dalam perhatiannya Ya kekuatan fisiknya juga beda, daya tahannya berbeda, kesabarannya juga berbeda. Mm, ya. Wanita lebih sabar Betul. daripada pria. Kemudian e, sumber kedua sebagai rujukan kita dalam e, merawat cinta kasih adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. <tuh> <tuh> A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Mm. Ya. Jadi kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maksudnya melebihkan uh, uh, satu sama lain, gitu kan? Hmm. Ada yang satu mempunyai kelebihan ini, yang satu mempunyai kelebihan itu. Hmm. Ya. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, artinya laki-laki itu karena dia yang menafkahi keluarga, maka dia menjadi pemimpin keluarga. Ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman juga. Laki-laki itu kan sifatnya keras, mm -hmm. ya. Jadi, ee, tapi dia harus mengenali wanita itu seperti apa, istri itu seperti apa, mm -hmm. ya. <tuh> nah, ini ada saya jelaskan sini Jadi sekarang istri itu, ya, dia mempunyai tugas yang sangat berat. Tugasnya itu fisik, jiwa, ya, sosial, spiritual, ya, menjadi tempat mengadu suami kadang-kadang. Kalau suami ada problem di kantor pulang ngadu sama istri, mm. ya. Kemudian tempat mencari kasih sayang, mm. suami itu mencari kasih sayang kepada istrinya. Betul betul. Kalau istri tidak bisa memberikan kasih sayang, ya akibatnya bisa fatal kan gitu, mm. ya. Kemudian yang kedua juga kesehatan istri itu sering terbengkalai. Kenapa? Karena istri itu dia selalu memikirkan anaknya yang sakit, yeah. suaminya yang sakit. Ya, dan ketika dia sakit, dia akan mencoba menyelesaikannya sendiri. <laughs> Biasanya begitu. Iya. Yeah. Nah, istri sakit ya, keadaan rumah pasti menjadi muram. Yeah. Iya. Berarti... Kalau Pak Taufik misalnya istrinya sakit mm -hmm. pasti muram. Mm -hmm. Kalau Pak Taufik yang oh. sakit mungkin tidak. Hahaha. <laughs> <laughs> ya. Nah, ini kelebihannya nih ya. Dan ini harus diketahui dan disadari oleh mm -hmm. suami ya. Nah, padahal juga ya, wanita itu memiliki kerentanan untuk sakit ya. Ya, yang jauh eh, yang jauh lebih besar daripada pria. Hmm. Jadi pada wanita itu sumber-sumber yang kemungkinan akan membuat dia menjadi sakit itu lebih banyak daripada pria. Hmm. Kemudian juga eh, biasanya eh, wanita ini kan mengerjakan pekerjaan domestik. Meskipun dia bekerja, dia tidak bisa melepaskan pekerjaan ya, di rumah. Ya. ya, membaktikan dirinya untuk membesarkan anak-anaknya. Hmm -hmm. Ya, Itu sudah wajar Wajib lah seorang ibu itu punya uh, naluri, res, ya. uh, naluri yang lebih kuat mm -hmm. untuk men mengasihi anaknya mm -hmm. dan mengasihi suaminya juga mm -hmm. ya. uh, Kemudian dia juga mendidik anaknya ya Dari mulai anak itu lahir sampai anak itu mampu berdiri sampai kadang-kadang berumah tangga mm -hmm. Yang masih menjadi beban pikiran dia mm -hmm. Dan ini lebih dari pria Karena suami biasanya itu lebih banyak berkonsentrasi keluar ya mm -hmm. uh, Kemudian juga uh, pria itu dikatakan uh, berpikirnya selalu fokus hmm. ya. Memang karena pria itu uh, diciptakan oleh Allah untuk uh, uh, mencari nafkah hmm. ya kan, untuk mengurus hal-hal yang uh, sifatnya membutuhkan kekuatan fisik dan ketabah kekuatan hati. Hmm. Sedangkan wanita itu kan lebih sifatnya menjaga bagian belakang gitu hmm. ya. Nah, lalu bagaimana menjaga kesehatan istri? Pertama menjaga kesehatan fisik, ya. Jangan memberi beban berlebihan. Nah, kadang-kadang ada juga seorang ibu yang mengeluh dia sudah bekerja, ya kan, kerja keras suaminya kerjanya, ya, santai-santai aja, enggak terlalu keras itu ya. Tapi masih dia pulang ke rumah, suaminya masih menuntut macam-macam. Iya, minta dilayani, katanya itu kewajiban kamu sebagai istri, harus melakukan itu, ya. Nah, ini Ya, orang harus hmm. bisa menilai kira-kira yeah. uh, sejauh mana itu yang disebut kewajiban itu. Hmm. Karena uh, kekuatan itu juga ada batasnya. Ya, jadi kita jangan menuntut terlalu banyak. Kemudian juga kita menjarangkan kehamilan, ya, untuk memberi kesempatan kepada istri itu uh, menyusui dengan tenang. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa saya hampir-hampir saja melarang wanita yang sedang menyusui untuk hamil. Hmm. Dan Rasulullah menyebutnya ini sebagai al-ghailah. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya. Mm -hmm. Bahawa kalau wanita yang sedang menyusui. Sebaiknya tidak hamil. Gitu. Ya. Jadi ini kita uh, harus menjarangkan ke kehamilan. Kemudian memberikan makanan tambahan pada saat kehamilan dan menyusui. Mm -hmm. Jadi kalau kita mm -hmm. uh, memang mau punya anak yang sehat. ya uh, Istri juga harus sehat juga. Ya kita harus memberikan tambahan makanan Pada waktu dia hamil dan pada waktu dia menyusui ya. Kemudian juga kita harus membantu tugas-tugas do domestik Ya tugas-tugas domestik itu misalnya membersihkan rumah Apa yang lain-lain merapikan Jangan kita serahkan 100% kepada dia Kalau kita tidak mampu melakukan itu karena sibuk Ya kita punya kewajiban untuk mencarikan pembantu Meringankan tugas istri Meringankan beban tugas istri ya Kemudian yang pertama tadi menjaga kesehatan fisik, yang kedua menjaga kesehatan jiwanya hmm. dengan memberikan kesempatan ya kepadanya untuk bercerita dan berkeluh kesah. Hmm. Ya di dalam buku uh, uh, apa namanya saya lupa pengarangnya siapa itu saya ada itu dikatakan bahwa kadang-kadang wanita itu mengeluarkan keluhan hanya untuk didengar saja. Bukan untuk diberikan solusi kadang-kadang ya. Karena berkeluh kesah bagi dia sudah merupakan obat ventilasi untuk mengeluarkan uh, perasaan tidak nyaman. Pelong gitu ya? Ya, apalagi kalau istri di rumah tidak keluar dari rumah, suaminya bekerja. Ya. Jadi suami selama suami kerja tu macam-macam peristiwa yang dia alami anaknya yang nakal, hmm. ada masalah apa di rumah dan sebagainya dan sebagainya. Pada waktu suami pulang. Suami sudah merasa saya ini sudah kerja seharian katanya mm -hmm. Saya capek saya mau istirahat mm -hmm. Padahal istri di rumah juga bekerja Dan bahkan memikirkan macam-macam masalah mm -hmm. Kita tidak memberikan kesempatan dia untuk berbicara Itu menyebabkan dia akan terganggu kejiwaannya mm -hmm. ya. Kemudian juga sekali-sekali uh, kita butuh rekreasi mm -hmm. Ya Rekreasi itu tidak harus keluar kota, Betul. bisa jalan-jalan di dalam kota ya. Mm -hmm. uh, pokoknya yang uh, merupakan bentuk uh, apa mengikat tali cinta lah ya, tali cinta di antara keduanya suami istri mm -hmm. pergi bersama entah cuman window shopping aja ya, jalan-jalan mm -hmm. di mal misalnya ini mm -hmm. atau kemana gitu ke tempat-tempat lain ya, atau makan uh, di restoran yang murah-murah ya. Murah -murah, Oke okay, ya kan. Mm -hmm. Pokoknya yang penting keluar bersama. Uh, berikan kesempatan dia untuk melepaskan uh, Kejenuhan di rumah nah, Ini terutama berlaku untuk ibu rumah tangga Terutama hmm. ya. Kemudian yang ketiga Yaitu menjaga kesehatan sosial Nah ini uh, memberikan kesempatan istri Untuk bersosialisasi Untuk berkumpul dengan keluarganya Terutama ya. Jadi kadang-kadang kan uh, ada cerita Yang populer yang mengatakan bahwa seorang istri Yang tidak boleh pergi oleh suaminya sampai uh, orang tuanya sakit sampai orang tuanya meninggal, meninggal, ya, ya dianggap sebagai suatu kebaikan ya. Hmm. <coughs> Saya rasa juga kasihan juga ya. Hmm, tapi untuk era sekarang nggak bisa seperti itu karena ya. ada teknologi ya, komunikasi gitu. Iya, ha, jadi berikan kesempatan dia bersosialisasi, ya. Kadang-kadang juga perlu mengajak istri berkunjung ke suatu acara yang merupakan acara suami hmm, hmm. supaya dia tahu suami itu kerja dalam habitat yang seperti apa gitu dalam lingkungan seperti dia, apa teman-teman ya. kantornya sebab si ya, ha -ha, ya jadi supaya dia tidak uh, merasa cemburu ragu-ragu dan sebagainya ya kemudian yang keempat menjaga kesehatan spiritual mengajak kepada kebaikan uh, mengajak solat berjamaah ya mengajak ke tempat-tempat masjid taqlim Ya, melakukan silaturahim ke tempat orang-orang tertentu, ya, sehingga uh, hati itu sama-sama uh, apa namanya uh, saling mengisi dan uh, menjaga, ya. Nah, itu yang pertama Kewajiban suami kepada istri, tapi kan ada juga kewajiban istri kepada suami, ya. Pada zaman sekarang, ya kadang-kadang, uh, ya tidak sedikit juga istri yang lupa Bahwa dia punya kewajiban juga pada suaminya, ya. ya jadi ini Sebenarnya suami itu tugasnya apa sih? Dia menjadi pemimpin, ya, menjadi pelindung bagi keluarganya. Mm -hmm. Ini disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. ya. Menjadi teman bagi orang-orang dewasa yang ada di rumah, mm -hmm. ya. Kemudian menjadi kekasih bagi istri, mm -hmm. ya. Nah, kemudian di luar rumah dia mencari nafkah, mewakili kepentingan keluarga, menjaga kehormatan keluarga, memperjuangkan kepentingan agama. Mm -hmm. Kalau ada jihad yang nomor satu harus berangkat adalah. Yang pria kan suaminya hmm. ya, Jadi itu semua macam-macam itu tugas Makanya masing-masing punya tugas gitu kan Nah Dengan tantangan yang berat Dan suasana keras itu Seorang suami dituntut untuk bersikap tegas Berani ya Sehingga kadang-kadang tampak kasar Padahal suami tidak bermaksud kasar Ya, ya ini istri juga harus tahu Watak laki-laki itu seperti apa hmm. gitu Supaya komunikasinya nyambung hmm -mm. Ya Nah, sesuai kodratnya suami itu punya watak keras yang lebih keras daripada istrinya. Betul. ya Nah, lalu apa yang seharusnya dilakukan istri sebagai partner yang baik bagi suaminya? Hmm. Ya, tadi Kalau tadi kan kewajiban suami kepada istri ya. Yeah. Nah, yang pertama adalah menjadi makmum yang setia dalam kebenaran. Hmm. Jadi kalau makmum itu kalau imamnya Mohon maaf ini imamnya kentut ya mm. Kalau dikasih tahu yeah. <laughs> Tapi kalau tidak ya jangan ketinggalan jauh sama imamnya mm -hmm. Imam sudah sujud dia masih berdiri Betul. Ya, Jadi selalu setia mendampingi ya. uh, Memberikan kasih sayang itu tidak mesti dalam bentuk pelayan dan pelukan mm -hmm. Bisa juga dengan kata-kata yang membuat dingin mm -hmm. ya. uh, Dengan membuka komunikasi dengan hal-hal yang baik-baik mm -hmm. ya Kemudian yang kedua menjadi teman yang bisa saling mengisi. Yeah. Suami itu biasanya kalau dia menyampaikan sesuatu, dia kepingin diberi komentar sama istrinya. Apa saja. Nah ini kasihan juga kalau suami yang uh, misalnya memberikan hadiah kepada istrinya, istrinya terima kasih aja tidak. <laughs> yeah. <inta> <estr opinions> ada juga begitu yang karena lupa mungkin ya. Mm -hmm. nah, nah. Berikan uh, penghargaan, itu akan memberikan dorongan yang luar biasa. Kepada suami untuk berprestasi Lebih tinggi lagi mm -hmm. ya. Kemudian yang ketiga Menjadi kekasih yang setia dan selalu menghibur hati Jadi harus selalu kontak Melakukan kontak Jangan uh, kontaknya itu hanya sekali aja pagi hari Tapi pagi siang kalau perlu diberikan SMS ya. Sekarang hmm. kan sudah gampang ya iya. Uh, Kirim SMS ya, Berikan kata-kata yang uh, indah pada suami Apa-apa ya Atau uh, umur ya Nah gitu ya Pembicaraan-bicaraan tertentu yang hmm. uh, Atau pesan-pesan apa gitu Sehingga ada sam sambung terus kalau sambung, insya Allah ndak akan mudah teran tergoda gitu loh. Hmm. Karena laki-laki itu -laki di luar juga godaannya berat sekali. Hmm. Ya kan? Jadi ya istri harus bersedia menjadi pendamping yang baik gitu ya. Hmm. Kemudian yang keempat ya menjaga kebutuhan kesehatan suami juga ya. Karena ini suami yang cari uh, ini ya, uh, cari nafkah ya. ya. Kesehatannya harus dijaga juga. Betul. Kepentingan bersama nih. <laughs> ya. Kemudian juga harus bisa memahami perasaan hati suami yang sedang pasang surut emosinya. Karena uh, suami yang bekerja di luar rumah, terutama ini untuk ibu-ibu rumah tangga kan yang tidak biasa bekerja, uh, mungkin juga perlu tahu bahwa di dalam medan kerja itu persaingan luar biasa keras. Kadang-kadang yeah. suami dalam keadaan stres. ya ya Jangan begitu pulang sampai di rumah langsung, nah gitu kan hmm. harus disambut dengan baik ya meskipun tidak harus terlalu berbasa basi ya hmm, yeah. pokoknya disiapkan apa keperluannya dan sebagainya gitu ya hmm. kemudian juga uh, memberikan dorongan moral ya dengan kata-kata dan sikap yang lembut Be beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan korupsi ya itu juga pengaruh dari uh, istrinya besar sekali hmm. kalau istri yang selalu mengingatkan suami ya, akan hal-hal yang uh, yang baik Maka suami itu akan tertahan untuk melakukan hal-hal uh, yang buruk, gitu. Mm -hmm. Ya. Nah, ini kunci komunikasi ya, kunci komunikasi bagi seorang istri kepada suaminya apa nomor satu? Sampaikanlah dengan sikap yang lemah lembut. Artinya tidak kasar, tidak yeah. oh, formal antara atasan dengan seperti atasan dengan bawahan, gitu ya? Iya. Yeah. Dan memang uh, kalahnya seorang suami terhadap istrinya adalah dengan sikap lembut, bukan dengan sikap saling notot itu. Mm -hmm. ya, sekarang yang banyak terjadi kan uh, otot-ototan tarik-menarik mm -hmm. keduanya, sehingga akibatnya apa? Tidak ada titik temu, yeah. yang ada adalah pertempuran terus. Iya. Yeah. Nah kalau pertempuran tuh ada yang menang dan ada yang kalah kan Mesti, gitu. Iya. Yeah. Tapi kalau rumah tangga tuh kan bukan hubungan transaksional ya mm -hmm. antara suami istri itu kan hubungannya hubungan uh, saling mengisi. Betul Ya, sehingga di Quran dikatakan bahwa mereka pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka sama kedudukannya gitu hmm. Jadi harus saling mengisi Jadi uh, sampaikanlah segala sesuatunya dengan sikap yang lemah lembut ya. Jika tidak, maka karena sikap laki-laki yang keras, ya, dia akan menolak dengan berbagai cara hmm. ya, ini, ini pesan untuk istri, tadi kan sudah uh, pesan untuk suami tadi ya, hmm. ini pesan untuk istri gitu ya Ya, kira-kira begitu Pak Dokter. Baik, Pak Dokter dan eh, sahabat SFM eh, saatnya untuk saya akan membuka kesempatan untuk Anda bertanya melalui SMS ya. Untuk sore hari ini berarti kita masih punya waktu 25 menit ke depan ya. Baik, saya akan coba untuk ee eh, pertama. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Area 1. Aja, Pak. Area 1. Area, area di mana Mas? Area 1. Di Matihati, Pak keramat di Srikan Mas di Riau Wan. dengan dengan siapa tadi saya? Pak Dr. Alito Ha Asaga. Pak Dr. Alito Ha, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Semua ya, kita kan kalau ke minta katuban semua. Oke, Pak gini. Tadi teh kalau berarti keserasian suami istri itu atau dalam keluarga itu tujuannya ke mana, Pak? Kita apakah yang saya pengketahui ya, ya kayaknya sih memang dunia akhirat ya. Iya. Yeah. Tapi cara ter ter ter lah terpopuler gitu. Ter jingle ya terpopuler mungkin adis nabi dan Al-Qur'an ya. Iya. Yeah. Kalau yang cara yang yang baik yang semestinya seorang suami istri itu mesti gimana dalam keluarga itu gitu aja. Iya. Yeah. Iya itu aja. Ya, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya tadi sebetulnya sudah saya uraikan ya, panjang betul. lebar ya harusnya bagaimana dan sebagainya <tuh> Tapi yang penting tadi kan saya yang saya garis bawahi ya Hubungan antara suami dengan istri itu bukan hubungan transaksional mm -hmm. Kalau hubungan transaksional itu saya jual ini kamu beli enggak mm -hmm. gitu ya. Kalau mau beli gitu ya <tuh> itu hubungan transaksional jual beli ya tidak, hubungannya itu adalah hubungan uh, uh, apa kasih sayang mm -hmm. Ya kan, Allah mengikatkan, uh, kita mengikat ya, suami istri itu dengan uh, menggunakan kalimat Allah Ya kan, pada waktu kita menikah mm -hmm. Sehingga apa yang kita uh, berikan itu suami itu berikan cinta, berikan cinta Dan orang memberikan cinta itu, ya, itu tanpa mengharap balas Betul. Mm -hmm. Ya kalau dikatakan, oh semua manusia mengharap balas, betul mengharap balas. Tapi yang disebut cinta yang sebenarnya, baik dari istri maupun suami, adalah memberikan tanpa mengharap balas. Iya. Kalau itu sudah terjadi, maka keduanya akan saling memberikan dan akan saling menyayangi. Mm -hmm. Yang ada, yang terjadi adalah tiga hal. Sakinah mawadah warahmah. Mm -hmm. ya? Sakinah itu artinya tentram. Ya, Mawadah warohma itu cinta dan kasih sayang. Mm -hmm. Dikatakan dalam sebuah tafsir bahwa yang dimaksud cinta itu berarti bukan hanya perhatian tapi juga seks. Mm -hmm. Tapi kalau kasih sayang itu artinya ya perhatian, uh, nah, perhatian dan apa namanya uh, uh, pengertian ya. Nah. Nah, sehingga kasih sayang itu ya itu sampai seumur hidup sampai kita Uh, meninggal hmm. uh, Pada waktu sama, semasa kita masih jadi suami istri Betul. Itu yang muncul dia kasih sayang terus hmm. Adapun cinta itu Munculnya bisa sesaat-sesaat yeah. Nah menumbuhkan ketiganya adalah penting hmm. Karena manusia itu juga dalam perkawinan Juga membutuhkan seks hmm. Oleh karena itu uh, uh, Apa namanya Sakinah mawadah ma warahmah Nah ini tiga ini harus menjadi bahan diskusi terus mm -hmm. dan merupakan uh, apa namanya uh, pusat ya pusat dari tujuan uh, uh, tujuan, tujuan dari, dari perumah tangga per per per ya, per per per ya, ya. <tuh> baik sahabat kita akan buka untuk sms yang pertama uh, tema kita sebetulnya adalah uh, kiat merawat cinta kasih tapi <laughs> kalau pak dokter membawakan tema apapun juga tetap saja pendengar atau sahabat ini menanyakan hmm. lagi lagi soal kesehatan. Obatnya yeah. apa, bagaimana solusinya? Yeah. Itu tidak bisa uh, dibungkiri Pak Dokter ya. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Baik Pak Dokter, ini ada SMS dari Muti. Usia saya 22 tahun, tinggi 156, berat 47. Mm. Uh, di Tebet, saya mau menanyakan, yeah. uh, keluhan kalau akan hide atau mau hide, saya sakit kepala dan sakit uh, perut. Yeah. Kalau sudahnya, uh, sesudahnya pun sakit kepala. Iya. Mm -hmm apa obat herbal yang bisa menjadikan kesembuhan ini Pak dokter? Iya, ini uh, mungkin ini apa yang disebut sebagai premenstrual syndrome. Hmm. Jadi ada orang-orang yang kalau mau mens itu muncul macam-macam gejala ya. Hmm. Ya, kalau saya anjurkan ini dilakukan pembekaman ya, kemudian ya obatnya kalau ramuannya ada juga saya. Hmm. Tapi kalau tidak mau sederhana Bikin aja uh, sirup pala seperti yang biasa saya ajarkan hmm. itu Pak Tofik hafal enggak <laughs> Lupa pak <laughs> Lupa Iya <laughs> jadi uh, uh, Apa namanya sirup pala itu Pala di Ano Di bebek ya hmm, nah, dihancurkan di ya dihancurkan Kemudian dimasak uh, Dimasukkan aja ke dalam air matang mm -hmm. uh, Satu butir pala dalam satu gelas air matang ya Tutup 15 menit Kemudian disaring Uh, kasih tambahkan madu diminum. Mm -hmm. Yaitu diminum uh, pada waktu hari-hari sudah menjelang uh, momen selusi. Mm -hmm. yeah. Itu yang sederhana itu, ya yeah, pak ya. Yeah. <kuh> Baik. Yeah. Uh, kemudian ada didin di Pinang Muara, Pak Dokter. Selama ini kalau uh, keluar apa ini buang air kecil suka perih dan sakit, kadang-kadang tidak lancar dan kalau banyak uh, banyak gerak suka sakit di bagian saluran itu. Iya. Yeah. Uh, <kuh> Ini umurnya tidak ya, ada ya. Tidak dijantungkan umurnya mm -hmm. nih. Ya ini uh, mungkin ini ada infeksi sarang kemeh nih. Hmm. Ya, saya anjurkan itu aja uh, untuk sementara uh, bikin apa namanya sambiloto aja. Sambiloto. Uh, daun sambiloto satu genggam ya. Hmm. Uh, daun sambiloto basah satu genggam itu hmm. dimasak dalam Uh, 250 cc air Sampai air tinggal 125 Kemudian diminum hmm. Tapi itu kan pahit ya hmm. <laughs> daun sambiloto Ya kalau uh, Yang lainnya ya Kalau mau makan bawang putih Bagus juga hmm. Bawang putih 2 siung Ya Dimakan uh, Di apa Dikukus hmm. Dimakan pagi hari uh, Untuk sarapan hmm. Itu insya Allah bisa Minum air putih yang banyak, banyak. Kalau tidak sembuh-sembuh Ya mesti ke dokter Mungkin ini ada infeksi sarang kensing oh, gitu. Ya Baik Kemudian dari uh, Siapa tidak ada namanya Oh ya ini. Oh, menanyakan iya. alamat Nomor telepon rumah yeah. siat afiat uh, Sedang di jalan ya dia. Baik Nomor teleponnya 021-754-7291 Mohon maaf pak Ini kami tidak bisa untuk membalas melalui SMS kami uh, Jadi mohon dimaklumi. Kemudian Tidak ada namanya uh, Bagaimana membangkitkan Ke atau kecintaan atau kecintaan. Oh, atau kecintaan kepada pasangan yang mau menikah uh, dari Asri di Kemayoran. Terima kasih banyak. Oh, yang mau menikah maksudnya ini Ya, yeah. orang sebelum menikah kan harus mengenal juga. Mm -hmm. Ya yeah, kan mengenal. Uh, suami itu mengenalnya bisa menanyakan dengan keluarganya ya? Ya, tidak harus harus ketemu sama orangnya juga lah. Yeah, selain itu juga ah. dengan keluarganya. Iya. Jadi harus mengenal terutama juga melihat uh, lingkungannya juga dilihat ya kan mm -hmm. kalau memang kita cocok sama dia uh, ya sudah ya. kalau soal membangkitkan keinginan itu kalau yang dimaksud keinginan itu keinginan seksual ya tentunya itu kan sangat relatif ya. Mm -hmm. ya kalau yang datang pertama itu cinta dulu ya insya Allah itu tidak sulit mm -hmm. ya kan dan yang penting itu orang Nomor satu, niat dari perkawinan itu sendiri mm -hmm. Bahwa niat perkawinan itu adalah Nomor satu adalah untuk melestarikan spesies manusia Jadi kita menjalankan fungsi kita sebagai uh, Khalifah Allah di muka bumi Untuk menjaga kelestarian spesies manusia mm -hmm. Agar fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini bisa berjalan terus okay. Itu merupakan intinya Jadi orang menikah itu bukan oh, utamanya untuk seks, tidak Seks itu kan mm -hmm. hanya Uh, tambahannya aja. Hmm, hmm, ya. hmm. Kalau orang melakukan, kalau orang punya anak itu uh, harus melakukan hubungan seks. Kemudian kalau hubungan seks itu sakit, hmm. mungkin orang tidak tidak mau berhubungan yeah, seks. Yeah, Sehingga spesies manusia bisa punah gitu yeah, kan? Yeah. Tapi makanya Allah berikan kenikmatan dari hubungan seks hmm. itu. Ya, kenikmatan itu datang jika hati kita itu uh, senang. Uh, senang, uh, ya kan? Secara psikologis juga demikian. Iya. Yeah. Jadi kalau bagi orang yang tidak pernah mengenal dengan baik uh, pasangan hidupnya. Ya membutuhkan waktu penyesuaian dan nasihat bimbingan hmm. Untuk uh, bisa saling mencintai dan merasakan uh, nikmatnya uh, rumah tangga hmm. Ya Baik Kemudian Pak Dokter usia saya 41 tahun Ini laki-laki terperempuan kurang jelas ini ya e, 41 tahun tinggi badan 162 Berat e, 60 Sudah oh, 3 bulan belakangan ini saya tidak Tidak, uh, tidak halangan oh, Saya Bagi perempuan ya uh. Apakah ini termasuk gejala menopause karena saya khawatir terhadap hubungan suami istri? Oh iya, heeh. 41 tahun ya terlalu cepat ya mensnya. Menopos ah, menopos itu terlalu cepat ya. 41. Tapi mungkin juga menuju menopause bisa. Oh, awal-awal gejala menopause berapa itu? Iya, gejala menuju menopause bisa juga. Hmm. Ini anjuran saya dilakukan pembekaman rutin. Hmm. Ya. Kemudian lakukan aja hubungan hmm. biasa tidak apa-apa. Hubungan suami istri boleh ini. Hmm. Ya. Ah. Baik kemudian uh, Aisyah di Kebenbaru Tinggi 150 berat 50 Dokter apakah berbadan saya ideal Iya oh, yeah, ideal <laughs> itu cukup ideal ya yeah. uh, yeah. Kalau tidak bertanya Harus berapa oh berarti sudah ideal ya Iya yeah. uh -huh. Kemudian uh, Apa ini Ya, uh, betul -betul. Tidak setuju bahwa laki, uh, wanita Mereka, lebih sabar dari laki-laki. Uh, justru laki-lakilah yang lebih sabar. Contoh, Rasulullah ada laki-laki yang paling sabar daripada wanita di dunia ini. Ia yeah. nah, di Pinang, Bali. Yeah. <laughs> ya ini bolehlah orang Pendapat beropini, ya. uh, berpendapat boleh yeah. aja. Nanti kalau saya anu, nanti akhirnya terjadi perdebatan. <laughs> Apalagi kita tidak ketemu, kan? Tidak, tidak, bisa ini. Yeah. Ya. Yeah. Baik kita hormati uh, tanggapannya Ada Wiwin usia 27 tahun Berat 59 tinggi 152 Maaf dokter agak menimpang uh, Masalahnya dok setiap bangun tidur Telapak kaki saya Kalau untuk berjalan seperti terbelah-belah Atau seperti tersayat-sayat Dan kalau kaki saya ditekuk uh, Sebentar pasti cepat kesemutan Kenapa yeah. ya dok ini? Ya ini kesemutan kan bisa macam-macam hmm. uh, Penyebabnya Ya ini saya Mungkin ini anemia bisa anemia. Tapi kalau nyerinya di kaki itu Mungkin bisa Fasitis bisa juga ya kan. Hmm. Atau mungkin juga ada uh, Artritis Jadi ya ini memang per perlu diperiksa uh, Nyerinya itu apakah pada waktu gerak saja Ataukah bangun tidur, kemudian makin siang makin hilang, nyerinya, ya kan mm -hmm. ya, saya anjurkan ini uh, ano, apa namanya minum susu, ya minum susu, secara rutin kalau tidak suka susu silahkan aja, ini apa namanya, makan Uh, rumput laut, rumput laut. Uh, makan rumput laut secara rutin setiap hari hmm. ya, kalau rumput laut sulit juga ya silahkan aja apa namanya makan teri boleh juga untuk hmm. tambahan kalsium hmm. jadi mungkin kalsiumnya perlu ditambah itu nah. hmm. baik sms yang berikutnya uh... Iya, saya baca yang ini dari Ibu Hamdani di menteng atas ini Pak Dokter usianya 64 tahun. Yeah. Uh, beliau ini uh, mengalami pusing sakit pusing sejak yeah. setelah uh, Lebaran Idul Fitri sampai saat ini. Kalau yeah. tidur lalu bangun, ketika untuk bangun dari tidur untuk duduk itu mesti diangkat dibangunin gitu. Yeah. Kalau jalan pusing, yeah. uh, kemudian jalannya tertat-tat-tat-tat-tat ya, yeah, yeah. sedikit. Mesti dituntun Antara ya. beliau ini mau insya Allah mau pergi haji pada tahun 2009 ini Oke okay, yeah. <coughs> ya Ya gini aja e, Pertama saya minta untuk e, beli obat untuk urus-urus Urus-urus nah, Oh untuk menguras perutnya itu ya Menguras perut ya hmm. Ya Jadi itu untuk bersihkan perut dulu nomor satu itu hmm. Ya. Kemudian yang kedua Minum teh pegagan Teh pegagan Nah teh pegagan itu dua kali pagi sama sore hmm. Banyak dijual teh pegagan Ya, nah, kemudian yang ketiga cari uh, sirop pala, ya. Hmm. Sirup pala diminum uh, malam, ya, satu hmm. jam sebelum tidur. Satu jam. Uh, tidur. Satu cangkir aja. Beli ada di beberapa tempat. Kalau ndak ada di tempat saya ada. Silakan ya. aja. Hmm. Ya, jadi uh, ada tiga macam tadi pak ya. Iya. Teh pegagan, urus-urus, sirop pala Ya, urus-urusnya yang awal dulu Diurus-urus dulu oh, ya, diurus Biar bersih dulu, dulu. Ha, cuci ini oh, yeah. Kemudian uh, Teh pegagan itu rutin mm -hmm. Sama uh, sirup pala mm -hmm. Nah, saya tidak tahu ibu ini kurus apa tidak Ya kan Nah, yeah, kemudian yeah. yang kedua Apakah ada gejala anemia apa tidak mm -hmm. Kalau anemia uh, Minum uh, sari kurma Sari kurma nah, uh, Tiga kali sehari, sekali minum Dua sendok makan. Ya, seperti waktu lima hari yang lalu saya juga beli sari kurma itu rasanya seperti mirip-mirip kecap ya, <laughs> saking asam sama manis campur gitu. Iya, mungkin itu campur kecap bang. Ha? <laughs> iya. Uh. Ya, Jadi itu dok ya ah, Ini gejala apa nih dok Penyakit Ibu Hamdan ini Ya ini kan mungkin vertigo Vertigo nah, Kalau ada gangguan gerak Artinya kalau berubah posisi pusing mm -hmm. Mau jatuh gitu ya Mungkin mm -hmm. vertigo mm -hmm. Ya itu secepatnya jadi mm -hmm. aja mm -hmm. Ya, Itu pra dalam proses penyembuhan Untuk menjelang beliau pergi haji Insya Allah ada uh, Insya Allah, insya Allah ya. Kita minta sama Allah Biar inilah ya uh -uh. Terus itu itu obatnya kan yeah, Diminum yeah. obatnya uh -huh. Doanya jangan lupa Betul Tawakalnya uh -huh. jangan lupa Betul kan saya bilang sabar itu ada tiga pilar mm -hmm. usaha doa tawakal mm -hmm. ya baik e, SMS dari Ibu Woro 41 tahun suami saya stres dengan pekerjaannya tidak tapi tidak mau cerita yeah. saya harus e, menyemangati untuk bersabar sehingga hubungan biologis kami renggang padahal saya sering menggodanya tapi suami suami menolak sekarang yeah. saya jadi sering diare apa-apa obat diarenya gitu. Ya. Oh iya. Ini jadi yang penting sukarela, obat diarenya kan, aja ya. Diarenya. <laughs> Untuk pengobatan sang suami atau suami istrinya. Nggak perlu. Yang penting diarenya. Iya ibu-ibu waro ya. ya, Ibu, Ibu Uworo, ya. ya. Uh, jadi suami harus dibuka komunikasinya. Mm -hmm. Caranya gimana ya... Kita kadang-kadang kalau perkawinan dah agak lama itu kemesraan kan sudah hilang ya. Yeah. ya harus ditumbuhkan lagi. Mm -hmm. gitu loh. Jadi kadang-kadang uh, saya saya tanya juga sama uh, beberapa orang itu. Mm -hmm. Anda terakhir memberikan senyum pada istri kapan? <laughs> Banyak orang yang sampai satu tahun tak pernah senyum sama istrinya. <laughs> Ada pak. Jadi Uh, harus dibuka komunikasi Sama suami itu yeah. ya Dengan lakukan sentuhan kan mm -hmm. Sentuhan istri kepada suami itu kan sangat bermakna mm -hmm. Sehingga suatu uh, Perlu diajak keluar berdua aja Jalan-jalan mm -hmm. itu -jalan, setelah santai Pulang sampai di rumah Diajak ngomong sendiri di kamar mm -hmm. Itu penting, ini penting untuk ibu Dan untuk suami juga mm -hmm. Supaya stresnya keluar ya mm -hmm. Kemudian setelah itu uh, Obat diari mm -hmm. <laughs> <laughs> Obat diari itu Kepada uh, kalau diare itu diare kronis Ya artinya terus-terusan gitu ya <sukai> Minum madu aja rutin madu. Ini kan ini saya rasa ini diare tersilang lagi Nanti diare lagi gitu mungkin <sukai> Minum madu aja rutin <sukai> Tiga kali sehari Sekali minum dua sendok makan Ya <sukai> <sukai> nah, nanti dilihat satu minggu Minggu dua minggu lagi kita ketemu lagi di sini Boleh tanya lagi gimana <sukai> berhasil enggak Kalau enggak <sukai> berhasil nanti baru kita pakai yang lain Baik ya. Nah, kemudian uh, dari Doni di Pondok Bambu usia 30 tahun berat eh lim 150 tingginya berat 41. Oh. Oh iya, yeah. nah, Saya sebentar lagi mau menikah. Saya merasa kok khawatir kalau enggak bisa sama istri sebab gampang uh, keluar sperma karena Iya. Iya. Sing Orani dan saya tanyakan apakah ada obat-obat herbal yang bisa membuat tahan lama, mohon solusinya yeah. Iya. Yeah. Uh, penyebab orang <kuh> Mudah selesai hmm. ya, Dalam hubungan suami istri Itu adalah kekhawatiran hmm. Jadi itu orang tidak boleh khawatir khawatir, oh. ya, khawatir yang berlebihan Menyebabkan makin cepat wow, gitu, ya. Makin dia khawatir makin cepat lagi hmm. Jadi santai saja Tidak hmm. apa-apa Ya, kok perlu mikirin oh utang ini belum bayar gitu ya? Oh, jangan Pak, <laughs> <laughs> itu itu nanti akhirnya inget ada kolektor Pak. Ya. <laughs> Jadi ya ini apa namanya? Uh, pertama harus santai ya, cetakkan hmm. suasana santai. Jangan mikir hmm. langsung ke obat. Iya iya. Ya, kalau obat itu ya bisa aja pakai obat. Saya kan ada bikin itu Propoten, gitu, ya. Hmm. Minum aja Propoten dua kali satu. Hmm, hmm, hmm, hmm. Kemudian jangan lupa olahraga yang rutin ya. Mm. Meskipun uh, ringan Tidak harus olahraga berat. Tahu kan olahraga rutin banyak bergerak ya. Gembirakan mm. hati. Mm -mm. Nah, nikmati perkawinan ini Anda jangan khawatir. Perkawinan itu kan Katanya kalau orang kawin itu kan raja sehari, mm -hmm. ya. Jangan mau kalau raja sehari. Kalau bisa raja selamanya, mm -hmm. <laughs> ya kan. Ya, ciptakan rasa saling cinta, ya dekat sama istri. Sholatulah nanti tidak akan terjadi itu. Tidak usah khawatir. Mm -hmm. Kalau terjadi itu silahkan minum propoten, dua kali sehari pagi satu kapsul, malam satu kapsul. Mm -hmm. Ya. Baik. Kemudian uh, saya Mira di mana Ramangur mungkin ya Tinggi 152 berat 50 kilo Gimana caranya agar berat badan saya turun 5 kilo dalam 2 bulan <laughs> Dan kiat apa saja yang harus saya lakukan Ya ini over ya Iya, jadi gini aja ini uh, Apa namanya Jawaban saya adalah nomor 1 Ini umurnya berapa ya? Um, iya gak ada enggak Oh gak ada enggak umurnya, umurnya ya gitu. Mungkin ini masih uh, muda atau uh, Mereka hmm. Jadi gini aja, kalau mau menurunkan berat badan, itu malam jangan makan nasi, jangan makan daging. Hmm. Makannya sayur aja. Makan sayur. Nah, kalau enggak mau makan sayur, silahkan mau makan havermuth boleh juga. Hmm. Oatmeal itu ya, mohon ya. maaf, ini terpaksa saya sebut merek ini. Uh, makan havermuth. Yang seperti... Have uh, yang kasar itu. Yang kasar-kasar. Uh, Gantum kasar, ya. Gantum, ya. Gandum, ya. Uh. Atau uh, kalau tidak ya makan uh, buah sama sayur. Mm -hmm. Itu Insya Allah nanti kalau itu aja rutin malam uh, dijaga itunya mm -hmm. nanti turun tuh berat badan badannya ya. Mm -hmm. Baik kemudian uh, dari Irfan di Bogor 20 tahun kalau saya memikirkan wanita yang dicintai nafsu makan jadi hilang. Kalau saya memikirkan memikirkan wanita yang dicintai nafsu makan saya jadi hilang dan terasa sakit. Ada kesaran untuk tidak berpengaruh pada nafsu makan ketika ada rasa pada wanita. <laughs> pada wanita yang dicintai. Iya. Oh. Yang senangnya kali dokin nafsu. Saya yang senangnya nafsu makannya hilang ya. Iya. Nah, karena ketemu itu. Iya. Hmm. Ini apakah. Oh ini masih baru umur Belum 20 tahun. Oh ya. Menikam. Jangan banyak-banyak memandang wanita. Betul. <tuh> ya kan, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk menundukkan pandangan, artinya hmm. kurangi, hmm. kurangi semaksimal mungkin. Hmm. Tentunya hmm. tidak harus pakai cadar supaya tidak kelihatan ya. Nah <tuh> yang kedua sudah termasuk jinak mata itu ya. Iya, hmm. gitu. Kurangi pandangan dan perbanyak bergaul dengan banyak orang supaya hati lebih senang ya. Hmm. Hmm. Baik ini juga pertanyaan sering dipertanyakan dari Annie Umur 32 tinggi 165 berat 63 kilo Tangan kanan tangan kanan sering sekali kesemutan dan kaki kanan juga sering kesemutan dan tumit juga sama Lutut sering ngilu, betis terasa berat, pegel Apalagi kalau habis makan sayuran seperti pare dan kangkung <laughs> Sakit apakah ini pak dokter? Yang baik dikonsumsi Kadang-kadang juga pinggang pegel Bahu terasa berat Wah lengkap sekali ini Iya lengkap ini Masya Allah Ini harus diperiksa nih Oh ya. Jadi oh. mungkin ada keluhan uh, Kalau Tapi begini Dalam kedokteran itu Kalau keluhan tidak terpola mm -hmm. Itu dianggap mungkin psikologis mm. Ya Ya tapi uh, Kalau mau ini ya Silahkan dilakukan refleksi Sama bekam secara rutin mm -hmm. Ya Nah uh -huh. Yes Baik, ini pertanyaan terakhir juga sekaligus Pak Dokter akan memberikan uh, sebagai closing uh, bagaimana memupuk kasih sayang di antara suami istri. Ibu, oh iya, dunia. ini nah, sebagai terakhir dan penutup. Iya, kata. iya tadi kan uh, kuncinya itu nomor satu adalah melakukan komunikasi seksual. Mm -hmm. yeah. Ini namanya aja serem, mm -hmm. tapi tidak tidak serem sih. Mm -hmm. yeah. Jadi komunikasi seksual itu uh, Mungkin nanti suatu hari akan saya ulas. Hmm. Ya, ini kan baru pembukaan nih. Nanti hmm. akan ada lagi giat merawat cinta kasih yang kedua hmm. Hmm. yang akan uh, saya uraikan lagi lebih dalam lagi. Jadi uh, cara memupuknya adalah dengan memberikan perhatian, hmm. ya, dengan memberikan perhatian, dengan memberikan pujian, ya kan, dengan uh, uh, selalu mengeluarkan hal-hal yang positif. Jadi kata-kata yang positif dijaga terus. Hmm. Dua-duanya sama Jadi kalau orang uh, yang keluar itu kata-kata positif terus ya Tentu orang yang menerima ini Akan memandang orang ini positif Kalau ini yang terjadi Maka yang muncul apa? Uh, rasa saling cinta mm -hmm. Akan muncul rasa saling cinta mm -hmm. Bagaimana kiatnya yang selengkapnya Nanti agak ya, dua minggu lagi Insya Allah kita ulas <laughs> nah, Karena tidak cukup waktunya iya, Pak Panjang betul, sekali betul. Tapi yang terang tadi kan saya sudah uraikan ya yeah. kan? Ada beberapa hal <coughs> Nah itu uh, itu aja yang kita ano, kita apa namanya sampai ke artinya apa yang harus diperbuat suami, apa yang harus diperbuat istri, ya kan? Tapi hmm. uh, kalau secara lebih uh, ininya lebih apa namanya aplikasinya, ya insyaallah nanti akan kita uraikan lagi dalam pertemuan yang mendatang mungkin. Hmm. Nah, baik <tuh> terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.